Musuh terbesar cinta adalah keterikatan Keinginan tapi dalam arti keterikatan Kenapa begitu? Jadi keterikatan itu seperti saya bilang tadi loh Diawali dari keinginan kemudian mematen keinginan itu Itu namanya keterikatan Engkau tahu mengapa? Karena jika aku menginginkanmu, aku ingin memilikimu Kalau aku ingin memilikimu, aku tidak akan membiarkanmu bebas Aku harus mendapatkanmu Aku harus memanipulasimu agar aku bisa mendapatkanmu sesuai yang aku inginkan Aku juga akan memanipulasi diriku sendiri sehingga aku bisa menipumu agar mengizinkanku menangkapmu Jadi itulah kenapa cinta itu bukan kepemilikan Kalau kita ingin memiliki saat itu juga sebenarnya kata Antonio Damasio semacam kita memenjara dia dalam keinginan kita. Tidak membebaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori tentang awareness kesadaran. Awalnya cinta juga kesadaran. Love springs from awareness cinta muncul dari kesadaran hanya sejauh engkau melihat seseorang sebagaimana adanya di sini dan saat ini dan bukan dalam pikiranmu atau keinginanmu atau dalam imajinasi atau proyeksimu maka engkau dapat benar-benar mencintai mereka kalau tidak Yang jadi masalah bukanlah yang engkau cintai Melainkan gagasan yang telah engkau bentuk dari orang tersebut Yaitu orang yang jadi objek hasratmu Bukan sebagai dirinya sendiri Jadi cinta itu muncul dari kesadaran Kesadaran itu muncul dari ketika kita melihat yang kita cintai Apa adanya Bukan yang kita cintai yang ada di kepala kita Kalau kita mencintai yang ada di kepala kita itu belum kesadaran namanya. Jadi bayanganmu yang kamu cintai itu ini mesti cakep Nanti dia mesti rajin, tekun, soleh itu, yang ada di kepalamu Jadi kamu membayangkan dia begitu dan itulah yang kamu cintai Bukan fakta nyata seperti apa dirinya Kalau kamu ada di yang pertama tadi Mencintai pikiranmu dan bayanganmu tentang dia Sebenarnya kamu belum mencintai Kamu belum sadar Nanti begitu sadar beneran bisa kaget loh kamu Karena selama ini kamu mencintai bayanganmu Wah, seandainya saya nikah dengan dia Mesti bahagia sekali ya karena belakang Itu kan bayanganmu Nah bisa saja nanti setelah menikah kamu kaget Kok begini ya Beda dengan bayanganku selama ini Ya karena yang kamu cintai selama ini Bayanganmu tentang dia bukan dia Kata Anthony Demir Maka mencintai itu kamu harus sadar Siapa yang kamu cintai dan kamu yang sedang mencintai Berarti baca dia apa adanya Diterima dan dihormati tadi ya. Yeah. Makanya kan kadang-kadang goyonganmu kan begitu. Kamu kamu nembak diterima tadi, diterima. Wo, oh, cepat-cepat dilamar saja sebelum dia sadar. Nah, kan kan kamu sering begitu. <laughs> Karena begitu sadar, oh, ternyata aslinya begini. jangan-jangan <laughs> malah -jangan, tidak jadi. Nah, kita sering begitu. Mencintai tapi bayangan kita tentang yang kita cintai sebenarnya yang kita cintai. Jadi besok misalnya jadi menikah Wakit luar biasa terus setiap hari jadi gegeran Tidak seperti yang saya bayangkan Karena kemarin awalnya Tanpa kesadaran Maka awalilah cinta dengan kesadaran Pada siapa saja Ini yang dulu kalau versinya Eris Vorkam Dalam cinta harus ada knowledge Pengetahuan tentang yang kamu cintai Apa adanya Ini rumus awalnya. Makanya kadang-kadang kritiknya Anthony DeMillo, kita itu sering-sering yang kita cintai sebenarnya. prasangka kita sendiri? Kata beliau, apakah engkau pikir saat engkau membantu orang lain itu karena kamu mencintai mereka? Baiklah, aku punya kabar untukmu, engkau tidak pernah jatuh cinta dengan siapapun. Engkau hanya jatuh cinta dengan prasangka dan gagasanmu yang penuh harapan tentang orang itu. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan hal ini. Engkau tidak pernah jatuh cinta dengan siapapun, engkau hanya jatuh cinta dengan prasangka mu terhadap orang tersebut. Ayo kita evaluasi ya. Ini kalian yang sudah mulai bucit, mulai cinta ini, naksir itu coba kamu cek, jangan-jangan yang kamu cintai perasaan kamu saja, bayanganmu saja bukan dia apa adanya apalagi kamu yang sedang merungsung, ngejar-ngejar, itu biasanya bayangannya selalu indah saja, positif saja penuh harapan padahal kalau mau lebih objektif, menerima adanya, mungkin tidak seheboh yang ada di pikirannya Maka awalilah dengan kesadaran Jangan diawali dengan prasangka-prasangka Baik prasangka positif atau prasangka negatif Lebih objektif akan lebih masuk Setiap orang sadarilah ada kelebihan dan kekurangannya Biasanya kalau sedang semangat-semangatnya Itu yang kamu cintai kelihatannya semua indah Tapi nanti kalau sudah Dapat dan berapa lama gitu Terus rasanya kok yang indah-indah hilang Semua ya Kok yang lain banyak yang lebih indah Itu Logika ini tadi bisa jalan Karena kemungkinan yang kamu cintai Selama ini hanya perasaan kamu Bukan Dia yang sejati Bukan dia yang kamu baca Kamu pahami dan kamu terima Baik Kita lanjutkan kelihatannya masih panjang. Sekarang kita lihat lawannya cinta, antitesisnya cinta. Ternyata kalau di Antonio Demelo, lawannya cinta sebenarnya bukan kebencian, tapi keterikatan dan ketakutan. Yang pertama, keterikatan. Musuh terbesar cinta adalah keterikatan.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 Tidak membebaskan Jadi, Makanya Terus kadang-kadang Kita akan melakukan trik-trik Manipulasi-manipulasi Agar dia mau sama kita Masuk jebakan kita Terus kita miliki Tidak punya motor Terus pinjem motor temannya Kayaknya luar biasa Kalau ngomong Itu kan semacam manipulasi-manipulasi Biar bisa diterima Kalau dia terjebak dapatlah dia kita miliki Rasanya seperti ini kata Anthony Demilo Kalau cinta dasarnya keterikatan Keterikatan itu keinginan Yang sangat untuk memiliki Kalau tanpa dia saya bukan apa-apa Jadi ini yang pertama Jadi lawan cinta keterikatan Kata Anthony Demilo yang Nanti yang kedua ketakutan Keterikatan itu ilustrasinya begini loh, hati yang mencintai itu lembut dan peka. Tapi begitu engkau berkeras untuk mendapatkan sesuatu darinya, engkau akan jadi kejam, keras dan tidak peka lagi. Bagaimana mungkin engkau bisa mencintai orang bila engkau membutuhkan orang itu? Kalau engkau membutuhkan orang itu, ya engkau hanya akan memanfaatkan orang itu untuk memenuhi kebutuhanmu. Bila aku membutuhkanmu untuk membuatku bahagia, maka aku harus memanfaatkanmu, memanipulasimu, mencari cara agar aku memilikimu dan aku tidak membiarkanmu bebas. Justru ini rumusnya menarik, aku hanya dapat mencintai orang. Jika aku sudah dapat mengosongkan diriku dari orang itu Ini ruwet ini Aku mulai bingung ini Jadi kita bisa mencintai orang Ketika kita bisa mengosongkan diri kita Dari keinginan-keinginan Pamreh-pamreh kebutuhan-kebutuhan kita Pada orang itu Jadi orientasinya memang hanya memberi bukan mengambil dan memiliki lu saya dapat apa Pak ya kalau masih ada pertanyaan saya dapat apa masih belum ada di wilayah ini di wilayah cinta yang spiritual ini masih keterikatan kata beliau tragedi dari sebuah keterikatan adalah jika objeknya tidak tercapai maka hal itu akan menyebabkan ketidakbahagiaan jika hal tersebut tercapai ternyata juga tidak menimbulkan kebahagiaan hal tersebut hanya menyebabkan sekilas kenikmatan yang diikuti dengan rasa lelah dan tentu saja selalu disertai kekhawatiran bahwa engkau akan kehilangan objek keterikatan Kenapa sih tidak boleh terikat? Karena keterikatan itu tidak menghasilkan apa-apa Selain kamu lelah dan takut Jadi kalau tidak tercapai kamu tidak bahagia Kalau tercapai kamu senang sebentar Tapi terus kamu merasa lelah dan takut Takut kehilangan Misalnya tadi kamu kejar-kejar ingin memiliki Kalau enggak dapat kamu stres, kalau dapat kamu senang. Tapi sebentar, karena setelah itu kamu khawatir lagi. Jangan-jangan dia pergi, jangan-jangan dia sadar, jangan-jangan terus dia lari. Jangan-jangan banyak ketakutanmu. Jangan-jangan nanti digoda orang, jangan-jangan. Itu karena logikamu, logika kepemilikan. Ternyata ya, enggak ketemu kebahagiaan. Ini kata Anthony Demilo. Bagaimana hambarnya hidup, kalau cinta itu jenisnya keterikatan. Kata beliau, jika dibiarkan begitu saja, kehidupan tidak akan pernah menghasilkan cinta. Ia hanya akan membawamu pada ketertarian, dari ketertarian menuju kesenangan, dari kesenangan lalu keterikatan, dari keterikatan terus kepuasan, Dan akhirnya adalah keletian dan kebosanan, terus flat, biasa. Kemudian sekali lagi muncul siklus yang melelahkan, ketertarikan lagi, kesenangan lagi, keterikatan lagi, kepuasan, keterpenuhan, kebosanan. Semua ini bercampur dengan kegelisahan, kecemburuan, rasa posesif, kesedihan, rasa sakit yang menjadikan siklus ini seperti roller coaster. Jadi kalau kita tidak hati-hati, hidup kita jadi siklus yang melelahkan tadi. Diawali dari ketertarikan, kita tertarik pada sesuatu. Terus kesenangan, kita mengejar kesenangan, keinginan kita. Begitu menyenangkan, kita terikat, ingin terus seperti itu. Di situ kita mendapat kepuasan, keinginan kita terpenuhi. Tapi jangan lupa kalau sudah terpenuhi, itu jangan dikira terus selesai. Manusia punya sifat bosan Lama-lama dia bosan Kalau dia bosan apa? Nyari tantangan baru Ketertarikan yang baru Mengejar kesenangan yang baru Maka jangan kaget Kalau kamu dulu lihat apa Sekarang lihat apa? Bosan Ada kebosanan dalam diri manusia itu Itu kalau Fokusmu hanya pada ketertarian, kesenangan, dan keterikatan Jadi kata beliau ini siklus yang hambar Kamu tidak ketemu bahagia yang sejati Karena balik lagi, balik lagi, ke situ lagi Nah seperti roller coaster Naik turun, naik turun, begitu terus Ketika Anda telah berulang kali mengalami siklus tersebut Akhirnya tiba saatnya Anda merasa muak Dan ingin menghentikan seluruh proses Pada akhirnya terus kamu bilang Ah saya tidak percaya lagi dengan cinta Wak. Apa itu cinta Karena awalnya dari sini Karena fokusmu cinta itu hanya memenuhi kesenanganmu saja Jatuhnya terus ke sini Baik Ini gambaran ya Betapa lawannya cinta ternyata keterikatan Saya lanjutkan, waktunya cepat. Ini contoh, ada cerita yang mengilustrasikan kemelekatan. Ini sebenarnya urusannya bukan cinta, tapi ini gambaran. Kalau orang sudah melekat itu jadi setidak objektif itu. Jadi ini saya ambil dari buku Berbahasa Basi Sejenak. Kemelekatan itu mengganggu persepsi kita itulah tema yang sering kali muncul dalam perbincangan sang guru. Nah, para murid mendapat contoh yang sempurna tentang kemelekatan ini. Jadi satu ketika sang guru ini bertanya pada seorang ibu, "Gimana keadaan anak perempuan ibu? Oh, putriku tersayang, betapa beruntungnya dia. Dia punya suami yang hebat." yang memberinya mobil, intan permata, pelayan yang melayani. Sang suami melayani makan pagi di tempat tidur dan anakku bisa tidur bermalas-malasan sampai siang. Hebat sekali pria itu. Tapi kalau anak laki-lakimu gimana? Wah, malang sekali anak laki-laki saya setelah menikah. Dia memberi mobil pada istrinya, memberi permata yang diinginkan istrinya, memberi pelayan Istrinya kalau pagi tetap di tempat tidur Dia yang menyediakan makan Dia tidak mau bangun dari tempat tidur Kalau cerita ini dia punya dua orang anak Laki-laki dan perempuan Ya karena anaknya itu kan dia pasti sangat dicintai Itu yang disebut kemelekatan Akhirnya apa? Situasinya kan sama itu. Anak perempuan dan anak laki-laki Tapi karena dalam cerita yang anak perempuan ini anak perempuannya meskipun malas-malasan dia ceritakan hebatnya suaminya begitu sayangnya suaminya hebat anakku nyari suami begitu tapi begitu cerita tentang anak laki-lakinya sebaliknya istri kayak gimana itu begitu padahal istri yang dia kritik itu sama persis seperti anaknya yang perempuan Itu efeknya kemelekatan Pandangan kita jadi tidak objektif Yo, Kalian bolehlah ngambil contoh pemilu kemarin Tapi tidak perlu saya detailkan Jadi bagaimana kemelekatan itu mempengaruhi persepsi kita Seolah-olah benar Cuma cara membunyikannya saja